Assalamualaikum Saudaron Berita Sore edisi hari ini Senin 26 Februari 2024 dibacakan Ardian Syah. Lambat merekap suara KIP dilayangkan kembali surat ke PPK. Belum dievakuasi, seekor buaya sepanjang 2,9 meter yang ditangkap warga masih terikat di darat. Usut kasus kematian Berli, Polres Aceh Barat bongkar makam korban. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun Komisi Independen Pemilihan atau KiPD kembali melayangkan surat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Surat tersebut antara lain berisi instruksi KIP kepada PPK agar mempercepat rekapitulasi suara di kecamatan. Awalnya KIPID telah mengirimkan surat kepada PPK agar penghitungan suara di kecamatan Tuntas dilaksanakan pada 24 Februari 2024. Namun hingga Senin 26 Februari masih minim jumlah kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi suara. Ketua KIPD Ramli MH mengatakan 5 dari 23 kecamatan telah selesai melaksanakan pleno perhitungan suara di kecamatan. Pihanya telah mengirimkan surat kembali ke PPK untuk mempercepat penghitungan suara agar selesai dilaksanakan pada 26 Februari 2024. Yang mengatakan saat ini Kecamatan Indrajaya dan Pekanbaru disarankan membuat dua panel agar bisa mempercepat penghitungan suara sekaligus hasil perhitungan bisa dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi dan Rekapitulasi atau Sirekap. Darun Buaya sepanjang 2,9 meter yang ditangkap warga di Tanjung Keramat, Bendahara, Aceh yang masih dalam kondisi terikat di darat. Warga berharap pihak berwenang segera melakukan penanganan untuk menghindari buaya mati. Warga pun mengaku bingung karena keberadaan buaya di darat sudah lebih dari 24 jam. Sementara itu Datuk Penghulu Kampung Tanjung Keramat M. Jafar Sidik membenarkan sejak ditangkap buaya tersebut belum dievakuasi dan masih di darat. Namun menurut Jafar pihak Polsek telah memberitahu jika buaya tersebut akan segera dijemput. Buaya berukuran 2,9 meter ini ditangkap warga menggunakan perangkap di kampung Tanjung Keramat, Kecamatan Bendahara, Tamiang pada Minggu 25 Februari 2024 siang kemarin. Perangkap ini dipasang warga di areal tambak yang juga difungsikan untuk mengumpulkan ternak lembu dan kambing. Japar menambahkan ukuran buaya ini terbilang besar dan ia berharap ada penanganan serius dari pemerintah karena populasi buaya di daerah itu semakin meningkat dalam dua tahun terakhir. Sudalun guna mengungkap kasus kematian Berli Gaisan Rabani lima tahun akibat dugaan penganiayaan berat. Polres Aceh Barat melakukan pembongkaran makam korban pada minggu kemarin. Pembongkaran tersebut dilakukan untuk kepentingan otopsi agar diketahui kebenarannya serta penyebab lainnya melalui proses pemeriksaan fisik luar dan organ tubuh dalam. Kapolres Aceh Barat AKBPN di Kirana melalui kasat reskrim Ibtu Fahmi Suciandi mengatakan semakin cepat diperiksa maka akan semakin baik dan lengkap sehingga penyebab meninggalnya korban terungkap dengan benar. Kaisan Rabani yang menjadi korban penganiayaan berat ini merupakan anak kandung dari pasangan Andri Mansyah, 45 tahun, dan Putri Ariyani, 27 tahun, warga Kecamatan tepas Selatan, Simelu. Selama ini korban sudah lama tinggal bersama ibunya Putri Rosyani di Melabu hingga akhirnya dianiaya ZA alias AI, 22 tahun, yang merupakan pacar ibu korban. Terkait kasus tersebut, Polda Aceh memerintahkan Kapolres Aceh Barat guna mengungkap tuntas kasus tersebut. Sudadlun Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Kabupaten PD meresmikan launching integrasi layanan kesehatan primer atau ILKP dan penetapan BLUD Puskesmas di PD pada Senin 26 Februari 2024. Kegiatan ini di op Room Sepda Kap PD ini dihadiri Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Dr. Maria Endang Sumiwi MPH, PJ Bupati PD, Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI. Ketua Panitia Pelaksana juga PLT Kadis Kesehatan PD Dr. Dwi Wijaya mengatakan kegiatan ini salah satunya bertujuan sinergitas pelayanan kesehatan primer dan BLUD di Puskesmas. sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih meningkat untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat. Sementara Dirjen Kesehatan Masyarakat Dr. Maria Endang Sumiwi MPH mengatakan launching ILP hari ini adalah bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer yang sedang dilaksanakan Kementerian Kesehatan. Transformasi ini melalui integrasi layanan primer. Sementara itu, PJ Bupati Pidi Insinyur Wahyudi Siswanto menyampaikan rasa terima kasih atas kedatangan Dirjen Pusat ke PD. Hal ini merupakan kemuliaan bagi masyarakat PD pada launching integrasi pelayanan primer pada tataran terendah, dimulai dari pelayanan di Pustu atau Pukesmas pembantu dan bisa melayani masyarakat secara primer. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi FM. Kita beralih ke informasi nasional. Sudarlun mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri tidak menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan kepada ex Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim Mabespori Jakarta, Senin hari ini. Adapun hari ini merupakan pemeriksaan keenam terhadap Firly. Sebelumnya ia telah dua kali diperiksa sebagai saksi dan tiga kali sebagai tersangka. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arif Adiharsa saat dikonfirmasi mengatakan Firly tidak hadir namun Arif tidak memberikan rincian alasan Firly tidak menghadiri pemeriksaan. Ia juga meminta hal ini ditanyakan ke Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjunta. Sebelumnya, Kombes Adi Sapri Simanjunta mengatakan penyidik masih melengkapi berkas perkara dugaan pemeriksaan terhadap SJL. Adi menyebut hal ini dilakukan setelah kejaksaan tinggi DKI Jakarta melimpahkan kembali berkas perkara. Sudarlun Raja Abdullah II dari Yordania pada minggu 25 Februari 2024 memperingatkan jika Israel melanjutkan perang di jalur Gaza saat bulan suci Ramadan, maka konflik akan meluas. Bulan suci Ramadan akan dimulai pada 10 atau 11 Maret 2024, tergantung terlihatnya hilal. Peringatan dari Raja Abdullah dilontarkan saat pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Sementara itu Israel memperingatkan jika Hamas tidak membebaskan sisa sandra yang ditahan di Gaza pada awal Ramadan, maka Israel akan terus berperang selama bulan suci tersebut. Perang yang dimaksud Israel juga termasuk di Rafah, lokasi sepanjang perbatasan Mesir yang dihuni sekitar 1,4 juta pengungsi dari Gaza. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 26 Februari 2024. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali esok pagi pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambi.fm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambi.fm. Sudarlon, Wassalam.